Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i ul-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan, Alhamdulillah Pada malam hari ini kita bisa bersuah kembali Setelah Liburan panjang Dan sebelum kita mulai Kajian kita pada malam hari ini Saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Semoga Semua amal Soleh kita pada bulan Ramadhan Diterima oleh Allah SWT Dan Allah SWT Memberikan balasan yang Banyak atas segala amal Yang telah kita lakukan Juga kita Selalu memohon kepada Allah SWT, semoga kebiasaan yang baik, ibadah, sedekah dan segala amal soleh yang telah kita lakukan pada bulan Ramadhan. Bisa kita teruskan, bisa kita istiqomahi sehingga tujuan utama dari bulan Ramadhan telah kita dapatkan, yaitu benar-benar kita telah menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa Para pendengar yang saya hormati Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan kajian kita pada minggu-minggu yang lalu Dalam kajian kita sebelum bulan Ramadan telah kita bahas mengenai masalah zakat telah kita bahas juga mengenai harta-harta yang wajib untuk dizakati Juga dalam kajian khusus pada malam bulan Ramadan Di sana ada kajian khusus untuk membahas masalah zakat Jadi saya kira para pendengar yang telah setia mengikuti kajian kita pada bulan malam bulan Ramadan eh, Kajian yang akan kita bahas kali ini adalah sekedar Mungkin kita bisa kita katakan ulangan daripada kajian yang telah kita bahas pada malam-malam bulan Ramadhan Untuk kajian kita pada minggu-minggu yang lalu telah kita bahas mengenai harta-harta yang wajib dizakati Juga telah kita bahas mengenai syarat-syarat daripada harta yang wajib untuk dizakati Juga sedikit telah kita singgung mengenai masalah nisob Nisob itu apa? Nisob adalah batasan tertentu, batasan paling sedikit di mana kalau orang telah hartanya telah mencapai batasan tersebut dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai nisabnya e, uang, nisabnya nakdain, nisabnya emas dan perak, juga nisabnya barang dagangan, juga telah kita bahas juga mengenai nisabnya e, tumbuh-tumbuhan, nisabnya Zakat makanan pokok, beras, gandum, dan yang lainnya. Tinggal kita membahas masalah nisabnya binatang ternak, ya. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai nisabnya binatang ternak. Kalau masih ada waktu kita akan membahas mengenai zakatul kholyto ini, yaitu zakatnya dua barang atau dua harta yang dijadikan menjadi menjadi satu bismillahirrahmanirrahim qala al musannifu al imam al alama ahmad bin husain al asfahani al-Shafi'i Rahmatullahi alayhi fi kitabih al takrib qala radiyallahu anhu wa awwal nisabil ibli khamsun wa fiha syatun wa fi ashrin syatani wa fi khamsata ashrata Selatuh syiahin Wafi ishrina arba'u syiahin Wafi khamsin wa ishrina bintu mahadin Minal ibil Wafi sitin wa zalatina bintu labunin Wafi sitin wa arba'ina hikqatun Wafi ihda wa sitina jaza'atun Wafi sitin wa sabina bintu labunin Wafi ihda wa tesina hikqatani Wafi miatin wa ihda labunin Thumma fi kulli arba'ina bintu labunin Wafikul lichom sinahik kotun. Yang artinya nisab untuk ya nisab untuk binatang ternak. Yang pertama yaitu nisabnya onta. Jadi binatang ternak yang dimaksud dengan naam binatang ternak di sini adalah Unta, sapi dan yang sejenisnya yaitu kerbau dan kambing. Adapun binatang-binatang yang lainnya seperti burung. Dan yang lainnya yang boleh dimakan maka tidak wajib untuk dizakati seperti yang telah kita terangkan dalam kajian-kajian yang lalu untuk nisabnya onta maka nisab yang pertama adalah kalau seseorang memiliki lima ekor onta maka dia wajib untuk mengeluarkan satu ekor kambing jadi kalau ada orang memiliki satu eh, lima ekor onta ini adalah nisab yang pertama jadi kalau dia memiliki empat ekor ontah atau tiga ekor ontah, maka dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia sudah mendapatkan atau memiliki ontah lima ekor dan sudah berjalan selama lima satu tahun, maaf, maka dia wajib untuk mengeluarkan satu ekor kambing. Lah kambing ini bisa dia mengeluarkan jadatu do'nin, yaitu kambing kibas yang umurnya satu tahun dan telah memasuki tahun kedua atau saniatu ma'zin kambing Jawa yang umurnya sudah 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Kalau ada orang memiliki unta 5 sampai 9 maka yang wajib dikeluarkan adalah seekor kambing. Kalau memiliki 10 sampai 14 ekor Onta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 2 ekor kambing Kalau memiliki 15 sampai 19 ekor onta Maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing Kalau dia memiliki 20 ekor onta sampai 24 Maka dia mengeluarkan 4 ekor kambing Kalau dia memiliki 25 ekor onta sampai 35 ekor Maka yang dikeluarkan adalah bintu mahot Bintu Mahod itu apa? Bintu Mahod itu adalah ontah betina yang eh, sudah berumur satu tahun dan mau memasuki tahun yang kedua. Untah betina yang umurnya satu tahun, sudah lengkap satu tahun dan masuk kepada tahun yang kedua. Kalau dia memiliki 36 ekor ontah sampai 45 ekor onta Maka dia wajib untuk mengeluarkan Bintu Labunin Bintu Labunin ini adalah onta betina Yang umurnya Lengkap 2 tahun dan Memasuki tahun yang ketiga Kalau dia memiliki 46 ekor onta Sampai 60 ekor Maka dia wajib untuk Mengeluarkan hikoh Hikoh itu apa? Hikoh onta betina Yang uh, sudah Lengkap umur 3 tahun dan memasuki tahun yang keempat Kalau dia memiliki 61 ekor onta sampai 75 ekor onta Maka dia wajib untuk mengeluarkan jaza'ah Jaza'ah itu adalah e e onta betina yang umurnya sudah lengkap 4 tahun dan memasuki tahun yang kelima Kalau dia memiliki 76 ekor onta sampai 90 ekor onta Maka dia wajib untuk mengeluarkan 2 ekor bintu labun Dua ekor onta Yang umurnya sudah Dua tahun memasuki tahun yang ketiga Kalau dia memiliki Onta 91 ekor Sampai 120 Maka dia sudah Wajib untuk mengeluarkan hikotani Dua ekor hikoh Dua ekor hikoh, hikoh Itu seperti yang saya sebutkan tadi Yaitu onta betina yang uh, Sudah berumur lengkap 3 tahun Memasuki tahun yang keempat Nah setelah hitungan ini setelah 120 ini, maka kelipatan 40. Kalau memiliki kelipatan 40 ekor unta, maka setiap 40 dia wajib untuk mengeluarkan satu ekor bintulabun. Juga kalau sudah memiliki eh, kelipatan 50, setiap 50 ekor unta, maka dia mengeluarkan satu ekor khiqah. Maka seandainya seseorang mempunyai 150 ekor unta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor khiqah. Kalau dia misalnya mempunyai eh, 170 ekor onta dan sudah berlangsung selama 1 tahun. Maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor pintu ditambah 1 ekor hikoh. 3 ekor pintu itu 40 x 3, 120 120 170 berarti tinggal 50, yang 50 ini wajib mengeluarkan satu ekor hikoh. Jadi kalau setelah 120 ini, hitungan 120, setiap kelipatan 4 bahkan dia wajib mengeluarkan satu ekor bintu Setiap kelipatan eh, 50 dia wajib untuk mengeluarkan satu ekor hikoh. Kalau dia mempunyai 200 ekor onta, berarti dia wajib untuk mengeluarkan 4 ekor hikoh. Nah, kalau dia mempunyai ontah 240 misalnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan berapa 4 ekor hikom ditambah satu ekor pintu pintu labun. Ini adalah untuk nisabnya uh, ontah dan untuk orang Indonesia tidak ada ya, tidak ada satu orang pun yang mempunyai ontah banyak seperti ini. Dalil daripada ukuran nisab nisab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Syeikhina Abu Bakar menulis surat perintah yang ditujukan kepada Bahrain kepada gubernurnya yang ada di Bahrain dan kalimat Bahrain ini adalah daerah sana daerah e, kalau sekarang untuk batasan Saudi Arabia itu daerah Jammam dan sekitarnya sana eh di Bahrain bukan Bahrain Kerajaan Bahrain yang ada pada saat ini Tapi Bahrain ini adalah Daerah Damam dan sekitarnya Itu beliau Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah Beliau menulis surat yang ditujukan Kepada gubernur beliau yang ada di, bah yang ada di Bahrain Yang punya Bismillahirrahmanirrahim Hadiki faridatul sadaqati Allati faraduaha rasulullahi Sallallahu alihi wa Muslimin ala Lati Amar amarallahu biha rasulahu Faman sa'alaha minal muslimin Ala wajihah fal yu'taha wa man sa'alah haquha falayutah fi arba'in wa 'ishrina min al-ibil famatunahu min al-ghulam fi kulli khamsin syahatun fa idza balagha wa 'ishrina ila khamsan ila khamsin wa thalathina fa fiha bintum mahudin jadi keterangan-keterangan uh, yang telah saya sebutkan tadi dalil dasarnya adalah hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya Mengenai surat Sayyidina Abu Bakar yang beliau tujukan kepada gubernur beliau yang ada di Bahrain yang mana surat ini isinya adalah perintah kepada gubernur tersebut untuk mengambil dari setiap ekor unta harus diambil satu ekor kambing ya. Dari 10 ekor ontar, diambil 2 ekor kambing. Ini adalah ketentuan yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dan diteruskan oleh seorang khalifahnya, yaitu Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk binatang ternak yang kedua, Yaitu uh, sapi. Atau yang sejenisnya, yaitu uh, kerbau. Dan ulama telah sepakat bahwasannya sapi ini, kalau sudah mencapai satu nisab, harus dizakati. Begitu juga kerbau. Kalau ada orang mempunyai kerbau banyak dan sudah mencapai satu nisab, maka wajib untuk dizakati. Nisabnya kerbau atau sapi adalah 30 ekor. Kalau ada orang mempunyai 30 ekor sapi atau 30 ekor on, eh, kerbau, maka dia wajib untuk mengeluarkan satu ekor tabi, satu ekor tabi. Jadi kalau ada orang mempunyai 30 ekor sampai 39 maka wajib untuk mengeluarkan satu ekor tabi. Satu ekor tabi ini adalah yang disebut tabi ini adalah anak sapi yang umurnya sudah 1 tahun, anak sapi yang umurnya sudah 1 tahun. Juga boleh kalau tidak punya anak sapi jantan maka mengeluarkan tabi'ah Jadi anak sapi betina yang umurnya sudah 1 tahun. Kalau mempunyai sapi 30 ekor dan sudah berlangsung selama satu tahun. Seperti yang saya katakan. Maka wajib untuk mengeluarkan satu ekor tabi. Satu ekor anak sapi pejantan yang umurnya satu tahun. Atau kalau tidak ada sapi jantan. Mengeluarkan tabiah sapi betina. Umurnya satu tahun. Masuk tahun kedua. Itu kalau mempunyai 30 sampai 39. Kalau mempunyai 40 sampai 59. Maka yang wajib dikeluarkan adalah musinah. Musinah ini adalah. Sapi betina yang Sudah mempunyai umur 2 tahun Masuk tahun yang ketiga Jadi kalau mempunyai 40 ekor Sapi sampai 59 ekor Sapi maka wajib Untuk mengeluarkan 1 eh, ekor musinah Ada Ekor musinah satu ekor sapi betina yang sudah yang sudah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Kalau mempunyai 60 ekor sapi sampai 69 maka mengeluarkan tabi'ani Dua ekor anak sapi jantan yang sudah berumur satu tahun. Kalau mem kalau mempunyai sapi 70 sampai 79 maka keluarkan musinna satu ekor musinnah sama satu ekor tabi' Kalau mempunyai 80 sampai 89, maka mengeluarkan musim datani dua ekor sapi musim. Kalau mempunyai 90 sampai 99, maka dia mengeluarkan tiga ekor sapi tabi. Tiga ekor sapi tabi, iaitu ya, sapi yang sudah berumur tiga eh, satu tahun masuk tahun kedua jantan. Kalau mempunyai 100 sampai 109, maka dia mengeluarkan seekor musina, satu ekor sapi betina umurnya dua tahun masuk tahun ketiga, ditambah dengan dua ekor tabi, dua ekor tabi, yaitu dua ekor anak sapi jantan yang umurnya sudah satu tahun lebih. Kalau mempunyai 110 sampai 119 maka wajib mengeluarkan dua musina, dua ekor sapi betina yang umurnya dua tahun masuk tahun ketiga dan ditambah dengan seekor sapi tabi, yaitu seekor sapi, anak sapi jantan yang umurnya satu tahun. Ini adalah berdasarkan hadis yang, eh, jadi kalau kita lihat kita cermati setiap 30 kelipatan 30 maka dia wajib untuk mengeluarkan seekor tabi setiap kelipatan 30 dia wajib untuk mengeluarkan seekor sapi, seekor sapi anak sapi jantan yang umurnya 1 tahun. Setiap kelipatan 40 dia wajib untuk mengeluarkan musinnah yaitu sapi betina yang umurnya 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu qala فعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقره تابيا او تبياتا ومن كل اربعين بقره مسنتا Menceritakan bahwasanya ketika dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mengambil zakat Rasulullah memerintahkan dia untuk mengambil zakat Kalau ada orang mempunyai 30 ekor sapi Maka harus kamu ambil dari 30 ekor sapi tersebut adalah seekor sapi tapi Seekor sapi jantan yang umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Atau tabiah, seekor sapi betina yang umurnya 1 tahun masuk tahun yang kedua. Kalau ada orang yang mempunyai 40 ekor sapi dan sudah berlangsung selama 1 tahun. Maka kamu harus mengambil dari 40 sapi tersebut seekor sapi betina yang umurnya 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dari riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Di sini Imam eh, Abi Suja' mengatakan eh, Imam Abi Suja' mengatakan eh, untuk masalah apa masalah nishab eh nisabnya eh, sapi ini beliau mengatakan wa awwalun nisabil baqari sarasuna dan pertama kali nisabnya sapi adalah 30 ekor wa fiha tabiun wa fiha tabiun dan dari setiap 30 ini harus mengeluarkan seekor sapi tabi wa fil arbaina musinnah dan setiap 40 ekor sapi wajib untuk mengeluarkan musinnah wajib untuk mengeluarkan seengkor sapi betina yang umurnya sudah dua tahun memasuki tahun yang ketiga binatang yang yang terakhir yang wajib di adalah kambing ya. nisobnya kambing Di sini Imam Abu Suja mengatakan wa'awwalu nisobil ghanami arba'una wa syatun jadaatun min al-laani aw saniyatan min al-ma'zi wa fi wa ikdha wa ishrina syatani wa fi mi'atin wa wahidin salatun shiyahin syatun yang artinya bahwasanya nisabnya kambing nisabnya kambing adalah sebagai berikut ya kalau ada orang yang mempunyai 40 ekor kambing Dan telah berlangsung selama 1 tahun Maka dia wajib untuk 1 tahun, 40 ekor kambing berlangsung selama 1 tahun, maka dia wajib untuk Mengeluarkan 1 ekor kambing Dari 40 ekor kambing tersebut Baik yang dikeluarkan itu adalah Jad'atu lo'nin Seperti yang saya terangkan tadi, jad'atu lo'nin Adalah kambing gibas yang umurnya 1 tahun masuk tahun yang kedua Atau Sanita Ma'zin kambing Jawa yang umurnya sudah 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Jadi kalau memiliki uh, kalau memiliki 40 ekor kambing sampai 100 eh uh, sampai 120 ya sampai 120 maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing Baik kambing itu adalah raniyatul ma'zin atau 'udatul dha'nin. Kalau jumlah kambing yang dia miliki adalah 121 sampai 200 ekor. Sampai 200 ekor, maka dia wajib untuk mengeluarkan 2 ekor kambing. Jadi kalau sudah berlangsung selama 1 tahun, kambingnya sudah mencapai 121, sudah berlangsung 1 tahun, maka dia setiap tahunnya mengeluarkan 2 ekor kambing sampai kambingnya mencapai 200 ekor nanti kalau dia kambingnya sudah mencapai 201 ekor maka dia wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing dari kambing yang dia miliki ya dari kambing yang dia miliki sampai kambingnya mencapai 300 ekor kambing sampai mencapai 300 ekor kambing. Kemudian setelah ini kalau sudah mencapai 300 ekor kambing, maka setiap kelipatan 100 dia wajib mengeluarkan satu ekor kam kambing. Kalau dia mempunyai 400 ekor kambing, berarti dia wajib untuk mengeluarkan 4 ekor kambing. Kalau dia mempunyai 500 ekor kambing, maka dia wajib untuk mengeluarkan 5 ekor kambing. Ini adalah untuk ukuran nisab dalam binatang kambing. Hal ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang Ee, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Yaitu hadis yang telah saya sebutkan tadi Yang diriwayatkan oleh Sahabat Anas bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Telah menulis surat khusus Yang ditujukan kepada gubernur beliau Yang ada di Bahrain Yang mana surat ini berisi hal tersebut Yaitu kalau ada orang Mempunyai 40 ekor kambing Sampai 120 ekor kambing Maka wajib kamu ambil satu ekor kambing kalau mempunyai 121 sampai 200 maka 2 ekor kambing. Kalau mempunyai 201 sampai 300 maka harus diambil 3 ekor kambing. Kemudian setiap kelipatan 100 diambil 1 ekor kambing. Ini adalah surat yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar kepada eh, gubernur beliau yang berada di Bahrain dan Sebagaimana uh, yang disebutkan oleh Sahabat Abu Bakar, bahwasanya hal ini adalah telah menjadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang mana ketetapan ini diteruskan oleh Sahabat Abu Bakar radhiallahu anhu dan diteruskan oleh para Khalifah Khalifah sesudahnya Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali radhiallahu taala anhu dan perlu diperhatikan bahwasanya Sebagai mana yang telah kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu sebelum Ramadan bahwasannya Untuk binatang ternak ini wajib dizakati kalau dia telah memenuhi syarat-syarat yang telah kita terangkan dahulu Termasuk syaratnya adalah antaku nasa imatan Yaitu binatang ternak ini adalah binatang yang dikembalakan di rerumputan yang mubah Yang tidak ada pemiliknya Dikembalakan Bukan maklufah. Jadi maksud dengan maklufah adalah kalau kambing itu ditaruh di kandangnya, terus makanannya itu dibelikan, terus ditaruh di kandangnya. Jadi makannya itu diambil dari luar, ya, dari luar. Kalau sa'imah adalah e, kambing ini atau ontah ini atau e, sapi ini dikembalakan di padang rumput yang bebas. Kalau dikembalakan di padang kerumput yang bebas maka orang yang memiliki kambing tersebut tidak mengeluarkan banyak tidak mengeluarkan banyak biaya untuk kehidupan kambing atau sapi tersebut. Tapi kalau maklufa makanannya itu dibelikan terus ditaruh di kandangnya, maka tidak wajib untuk di zakati. Juga eh, disyaratkan satu tahun ya satu tahun satu tahun berlangsung selama satu tahun. Kalau misalnya kambingnya itu misalnya Uh, serat, 200 ekor kambing Dia memiliki 200 ekor kambing Eh, Di tengah-tengah tahun Kambingnya beranak Tambah 2 ekor kambing misalnya Meskipun beranaknya itu di tengah-tengah uh, Haul Karena sekarang ketambahan dua kambing, maka kambingnya menjadi 202. Maka dia wajib untuk mengeluarkan tiga ekor tiga ekor kambing. Wajib untuk mengeluarkan tiga ekor kambing. Meskipun tambahannya itu adalah di tengah-tengah di tengah-tengah tahun. Ini adalah untuk masalah nisob binatang ternak. Setelah kita menerangkan mengenai nisob ini, kiranya masih ada waktu, kita akan membahas mengenai masalah zakatul kholitoy ini. Zakatul kholitoy ini. Sebelum kita... Uh, Sebelum kita meneruskan mengenai masalah zakat hulito ini, ini di sini ada sebuah pertanyaan dari Mas Tony yang bunyinya bagaimana zakatnya ternak ikan patih atau ikan lele? Ya. Ini kalau kita kalau kita lihat sekilas mengenai macamnya Imam Syafi'i bahwasannya binatang ternak yang wajib untuk dizakati itu adalah tiga macam saja, yaitu Uh, sapi, onta, dan kambing, maka uh, ternak lele tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita ternaknya lele itu untuk dijual kembali, bukan untuk dikonsumsi sendiri, dijual kembali, didanggarkan, maka kena zakat dijaroh. Jadi kalau ada orang peternak lele atau peternak ikan, ya, atau peternak ayam misalnya, kalau ayamnya yang diterna itu dijual, didagangkan maka kena zakat tijarah zakat perdagangan hukumnya adalah zakat tijarah maka ternak lele ini seandainya ketika ternak pertama kali beli ketika kali ketika pertama kali beli bibit ya itu niatnya untuk dijual kembali ya kalau nanti sudah besar maka nanti pada akhir tahun misalnya kalau sudah mencapai satu nisab dari nisab emas yaitu Hasil daripada perternakan ini telah mencapai eh, mencapai misalnya nilai uang dari 85 gram emas maka wajib untuk di wajib untuk di kalau memang dia ketika pertama kali beternak lele ini atau beternak mengembangkan peternakan ikan ini niatnya adalah memang untuk dijual kembali dijual kembali tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri maka dikonsumsi untuk Kebutuhan keluarganya sendiri Bukan untuk diperdagangkan Maka tidak genak zakat Itu adalah ringkas jawabannya Zakatul kholita ini Zakat e, Binatang ternak yang dicampur menjadi satu Di sini Imam Abi Suja mengatakan Wal kholita ni Yuzakkayani zakatal wahidi Bishara itisabah Binatang, ternak yang dikumpulkan menjadi satu. <tuh> Misalnya Zaid mempunyai 20 ekor kambing. Agar kambing ini cepat berkembang biak. Maka kambing ini dikumpulkan dengan miliknya Umar. Umar punya 30 ekor kambing. Dijadikan satu ini namanya kholitoni Maka Kambing banyak yang dimiliki oleh Dua orang ini Yang jumlahnya Kambing tersebut ketika dikumpulkan Sudah mencapai satu nisab, Maka seakan-akan Kambing tersebut miliknya satu orang Wajib untuk dizakati Kalau ketika dikumpulkan itu Sudah mencapai satu nisab. Meskipun kalau diambil sendiri-sendiri Belum mencapai satu nisab Karena kambingnya zahid cuma 20 ekor Kambingnya Umar cuma 30 ekor belum mencapai 40 ekor. Tapi wajib untuk dizakati seperti kambingnya satu orang ini kalau sudah mencapai atau sudah memenuhi beberapa syarat yang akan disebutkan oleh Musonif di sini. Yang pertama idakan al muroh wahidan hendaknya muroh. Yang dimaksud dengan murah di sini adalah kandangnya itu tidak dibedapbedakan. Kandangnya itu tidak dibedah bedakan. Jadi kalau Umar mempunyai 30 ekor kambing, Zaid mempunyai 20 ekor kambing, terus dijadikan satu, lah kandangnya itu tidak tidak dibedah bedakan. Ya sudah kalau kandangnya itu 4 ekor, empat eh, buah kandang maka. Sudah, kambingnya Zayed juga masuk ke situ, kambingnya Umar juga masuk ke situ. Kalau seandainya kambingnya Zayed ditaruh di kandang sendiri, kambingnya Umar ditaruh di kandang sendiri, maka bukan termasuk dalam kategori kholitoy ini. Jadi yang syarat pertama adalah kandangnya harus satu, tidak dibedakan. Yang kedua, wal masroh wahidan. Yang dimaksud dengan masroh di sini adalah tempat pengembalaannya itu tidak dibedakan-bedakan. Sama Kalau e, Kambingnya Umar ini Dikembalakan di tempat sana Maka kambingnya Zaya juga dikembalakan di tempat tersebut Tidak dibedakan Jadi tempat pengembalaannya harus Sama Kemudian Asalis waroi wahidan Orang yang mengembalakan Pegawai yang mengembalakan juga tidak dibedakan Kalau misalnya Orang yang mengembalakan Pekerjanya itu yang mengembalakan kambing tersebut Itu misalnya empat orang Maka empat orang tersebut juga mengembala Kambingnya Zaid Juga mengembala kambingnya Umar Bukan kok kambingnya Umar itu dikasih kembala sendiri Petugas sendiri Terus kambingnya Zaid dikasih petugas sendiri Dibeda-bedakan, tidak Ini syarat yang yang ketiga Syarat yang keempat Wal fahlu wahidan Fahlu ini Yang dimaksud dengan fahlu Adalah pejantan pejantan yang eh, yang menjadi pejantan itu tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Makanya yang menjadi pejantan kambingnya Zaid itu juga yang menjadi pejantan kambingnya si Umar tidak dibeda bedakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wal khalitani mahmajta'a fil fahl wal haudhi war ra'i. Maka Kholi itu disyaratkan harus pejantannya sama dan orang yang e, mengembalakan juga sama dan tempat minumnya sama. Adapun e, untuk pengembala ini, pengembala ini, pengembala ini dalam madhab syafi'i tidak disyaratkan harus sama, e, tidak harus tidak disyaratkan harus tidak dibedakan. Dibedak Meskipun dibedakan dibedak tetap menjadi kholi ya. Maaf saya ingin mengingatkan bahwasanya untuk masalah E, pengembalanya ini dalam Imam Bajuri, eh maaf Imam Abi Sujad ini menyebutkan bahwasanya pengembalanya tidak dibedakan. Dibedak Tapi hal ini tidak disyaratkan, seperti yang disebutkan oleh Imam Al Hakisni tidak disyaratkan ya, meskipun pengembalanya itu dibedakan dibedak tetap e, kambing ini dihukumi seperti kambingnya orang satu. Ya. Yang kelima adalah wal mashrabuhi dan tempat minumnya itu sama tidak dibedakan. Dibedak kalau kambingnya Umar itu minum di sungai sungai A misalnya maka kambingnya Zaid juga minum di situ kalau kambingnya Zaid itu minum di sumur misalnya maka kambingnya Umar juga boleh untuk minum di sumur tersebut kalau misalnya tempat minumnya ini dibedakan kambingnya Umar ini minum di tempat sini sumur A dan kambingnya Zaid minum di sumur B misalnya dibedakan maka kambing yang banyak tersebut yang dikumpulkan menjadi satu tetap hukumnya sendiri-sendiri. Miliknya Zaid yang miliknya Zaid, miliknya Umar yang miliknya Umar, bukan menjadi khalithani, bukan menjadi khalithani. Syarat berikutnya adalah wal halibu wahidan. Orang yang memerah atau alat pemerahnya itu kalau misalnya sapi perah atau kambing perah itu tidak dibedakan. Dibeda Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tapi di sarahnya Imam Al Khisni mengatakan hal ini tidak disyaratkan. Hal ini tidak disyaratkan. Begitu juga tidak disyaratkan wa mau hal biwah dan tempat memerahnya itu eh, wadah maaf ya wadah yang untuk menadai untuk mengumpulkan susu itu tidak disyaratkan harus harus sama atau harus berbeda. tidak tidak disyaratkan hal tersebut. Terus di sini Imam Abu Suja mengatakan bahwa al Hal bi Wahid tempat untuk pemerahannya itu disyaratkan juga harus satu, harus harus satu. Yang penting kalau kita lihat dari syarah yang ada, maka eh, yang disyaratkan untuk masalah holito ini ini adalah yang pertama kandangnya harus tidak dibedakan, dibeda yang kedua tempat pengembalaan tidak dibedakan. Dibeda yang ketiga pejantannya juga tidak dibedakan, yang keempat yang keempat tempat minumnya juga tidak dibedakan, yang kelima ya yang kelima eh, tempat pemerahan susu juga tidak dibedakan. Ya untuk hal dua hal yang disebutkan oleh Imam Abu Syukair yaitu hendaknya eh, apa namanya, pengembala ya, Pengembala ini tidak disyaratkan e, Harus e, Tidak dibedah-bedakan Meskipun kambingnya Zahid itu ada pengembalanya sendiri Kambingnya Umar ada pengembalanya sendiri Tetap dua kambing ini Seperti hukumnya Satu ekor kambing ya Dua ekor kelompok kambing ini seperti miliknya satu orang Begitu juga e, Orang yang memerah Ini tidak disyaratkan Harus berbeda dan tidak disyaratkan harus sama, tidak disyaratkan hal tersebut. Jadi yang disyaratkan cuma lima hal saja, lima hal saja. Nah, kalau kita teliti, ya kalau kita teliti, mencampurkan kambing milik dua orang ini kadang-kadang bisa menjadi memberatkan, kadang-kadang bisa menjadi meringankan. Ya, kapan bisa memberatkan? memberatkan kalau memang kambing setiap orang itu belum mencapai satu nisab tapi karena dikumpulkan bisa mencapai satu nisab seperti yang saya jelaskan tadi kambingnya Umar 20 ekor kambing kambingnya Zaid 30 ekor kambing kalau dikumpulkan dan berlangsung selama satu tahun maka wajib untuk dizakati meskipun kalau kita pisah-pisah Umar sendiri Zaid sendiri belum kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena kambingnya Umar masih 20 ekor dan kambingnya Zaid masih 30 ekor belum mencapai satu nisab yaitu 40 ekor kambing. Lah kadang-kadang kadang-kadang pencampuran dua kambing ini dua kelompok kambing ini kadang-kadang bisa Meringankan tentunya bagaimana Kalau misalnya Umar punya 40 ekor kambing Zaid punya 40 ekor kambing Dikumpulkan menjadi 80 ekor kambing Kalau dikumpulkan jadi satu Maka seakan-akan Kalau sudah memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi Maka seperti kambingnya orang satu 40 tambah 40, berarti berapa? Berarti 80, berarti mereka masih berkewajiban untuk mengeluarkan seekor kambing saja, ketika zakat ya. ketika berkewajiban untuk mengeluarkan zakat mereka wajib untuk mengeluarkan satu ekor kambing separuh dibayar oleh Zaid dan separuh lagi dibayar oleh Umar ya. tapi kalau kita pisah-pisahkan Umar sendiri dan Zaid sendiri setiap orang wajib untuk mengeluarkan satu ekor kambing, karena kambingnya telah mencapai satu nisab yaitu telah mencapai 40 ekor ekor kambing, berarti kalau kita teliti secara jeli kadang-kadang mencampurkan kambing-kambing ini kadang-kadang memberatkan memberatkan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kambingnya 20 ekor, ditambah 20 ekor, berarti memberatkan karena kalau dipisah sendiri-sendiri tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, kadang-kadang juga meringankan, seperti kalau ada orang yang punya 40 ditambah 40, berarti kewajibannya mereka hanya cuma mengeluarkan satu ekor kambing, kambing saja dan E, perlu diketahui bahwasanya Dua macam yani, Dua kelompok kambing yang, dikelu, yang Dikumpulkan jadi satu ini ya, Itu wajib Atau dihitung seperti miliknya Satu orang saja Kalau memang Masing-masing dari dua orang Pemilik tadi itu adalah orang yang berkewajiban Untuk mengeluarkan zakat ya. Adalah memang orang yang berkewajiban Untuk mengeluarkan zakat Jika salah satu dari mereka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Misalnya, Zaid ini mempunyai 30 ekor kambing. 30 ekor kambing ini dicampur dengan kambingnya si Fulan. 40 ekor. Menjadi berapa? Menjadi 70 ekor. Nah, tapi si Fulan ini agamanya bukan agama Islam. Misalnya, orang yang bukan Islam. Maka si Zaid ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena teman partnernya, yaitu si Fulan, itu... Orang yang tidak berkewajiban mengeluarkan zakat Karena dia bukan orang islam Bukan orang islam Jadi e, Dua kelompok kambing Yang dimiliki oleh dua orang ini Kalau dikumpulkan Hukumnya seperti Kambing yang dimiliki seseorang Orang satu kalau memang Masing-masing dari kedua orang ini Adalah orang yang berkewajiban Mengeluarkan zakat Kalau salah satu dari mereka itu bukan orang islam Maka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hukumnya Bukan bukan hukum kholtoh lagi Tapi seperti kambing sendiri-sendiri Seperti kambing ketika mereka memiliki sendiri-sendiri Dan diharuskan kholtoh ini Atau percampuran dua kelompok kambing ini Itu dihukumi seperti kambingnya satu orang Kalau memang percampuran itu sudah berlangsung selama satu tahun ya kalau berkumpul, dicampur selama satu tahun. Misalnya, mulai awal Ramadan ini, kambingnya Umar dan kambingnya Zaid dicampur menjadi satu. Nah, dicampur menjadi satu. Kambingnya Umar 30, kambingnya Zaid 20, 50 ekor berarti. Dikumpulkan pada awal bulan Ramadan. Eh, pada tahun yang akan datang, misalnya, pada akhir, eh, pada permulaan Syaban, mereka ada masalah, misalnya, jadi semuanya eh, apa pisah kambingnya dipisah lagi seperti biasa. Maka kalau sudah dipisah berarti tidak menjadi mal kholita ini lagi, tidak menjadi seperti kambing yang dimiliki oleh seseorang karena apa? Karena kholth atau percampuran yang dilakukan belum mencapai satu tahun, belum mencapai satu 1 tahun ya. Maka eh, tidak wajib untuk dizakati seperti miliknya satu satu orang. Ini adalah Mencah, apa, dua harta Yang satu jenis yang dicampur menjadi satu Yang men, yang dicampur menjadi satu Yaitu antara kambing Memang untuk Untuk percampuran Harta yang satu jenis Dua harta yang satu jenis Dicampur menjadi satu Dan percampuran ini e, Yuk asir Bisa berpengaruh dalam kewajiban zakatnya Ini kalau memang Untuk harta Binatang ternak, kambing sama kambing, dan sapi sama sapi, onta sama onta. Ini tidak ada hilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti zakat e, bila yang memilikinya adalah satu orang saja. Apakah percampuran dua harta yang satu jenis ini itu juga bisa berpengaruh di harta-harta yang lainnya? Misalnya apakah berpengaruh di harta dagangan. Atau di e, harta pertanian. Atau di buah-buahan. Atau di harta-harta yang wajib di yang lainnya. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang muktamad dalam madamiya imusyafi'i. Yang, yang suheh adalah iya. Kalau demikian. Kalau demikian. Berarti kalau misalnya. Ada dua orang yang sepakat untuk sama-sama membuat Restelan misalnya Misalnya Zaid sama Umar ini Sepakat untuk mendirikan restoran 50% modal dari Zaid Dan 50% modal dari Umar Dan Matam atau restoran ini dibuka Pada awal bulan syawal Pada pertama kali ini dibuka langsung Terus nah Berarti Kalau sudah Mencapai satu tahun berarti eh, matam atau restoran yang modalnya dimiliki oleh dua orang ini dizakati seperti zakatnya satu orang yang memiliki syarikah, kongsi dagang dalam hal ini wajib untuk dizakati seperti zakatnya satu orang. Maka ketika akhir tahun maka dijumlah harta yang ada, modal modal yang masih ada dan laba yang ada kemudian barang yang ada berapa nanti dizakati seperti zakatnya satu satu orang begitu juga misalnya toko misalnya ada dua orang sepakat untuk membuat toko misalnya dua orang ini misalnya modalnya 50-50 maka nanti kalau sudah berlangsung selama satu tahun maka dizakati kalau sudah mencapai satu nisab dan sudah berlangsung selama satu tahun maka toko tersebut dizakati seperti zakatnya satu orang yang memiliki saja begitu juga ada dua orang misalnya Sepakat untuk sewa sawah Untuk menyewa sawah Sawah yang besar misalnya Modalnya adalah 50-50 misalnya Atau 4 orang misalnya Setiap orang modalnya 25% 4 orang ini menyewa sawah Sawah ini digarat Pada panen yang pertama Hasil yang dihasilkan Sudah mencapai satu nisab Maka wajib untuk dizakati Meskipun pemiliknya itu 4 orang Maka dianggap yang memiliki seperti satu orang Nah, misalnya mereka e, cuma mendapatkan misalnya e, misalnya cuma mendapatkan 2 ton misalnya. Kalau dibagi kalau dibagi menjadi 4 orang, cuma sekitar 500 kilo. Lah 500 kilo belum Berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi karena ini adalah syarikat e, apa? perkumpulan ya. Perkumpulan 4 orang yang sama-sama sepakat untuk Uh, apa, untuk Untuk menjalankan Bisnis ini maka wajib Kalau akhir tahun kalau sudah mencapai satu riset Maka wajib disekati seakan-akan Pertanian yang mereka lakukan empat orang ini Seakan-akan dimiliki oleh satu orang Satu orang saja Cuma di sini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan Kalau uh, Apa namanya Dagangan yang dijalankan Kongsi dagang ini dimiliki oleh Misalnya dua orang Atau tiga orang Maka nantinya pada akhir tahun wajib dizakati seperti zakat yang dikeluarkan oleh satu orang disaratkan hendaknya hendaknya eh, seperti yang disebutkan dalam kifayatul ahyarin hendaknya eh, penjaga toko hanya satu tidak dibedapbedakan juga tempat penyimpanan barang juga tidak dibedapbedakan juga eh, apalagi Timbangannya juga tidak dibedah-bedakan Jadi semuanya itu sudah dicampur-bawur menjadi satu Begitu juga Untuk hasil. Uh, hasil tanaman padi, tanaman pokok Maka kalau ada orang Empat orang Sepakat untuk uh, Menyewa Sawah yang luas misalnya Maka dalam hal ini disaratkan Alharis penjaga Sawah tersebut adalah Tidak dibedah-bedakan Juga Uh, apa, tempat untuk mengeringkan hasil tanaman tersebut tidak dibedak-bedakan juga tempat penyelepan wadi tersebut juga tidak dibedak-bedakan semuanya dicampur-bohon menjadi menjadi satu kalau sudah dipenuhi syarat-syarat ini maka uh, apa, syarikat yang dimiliki oleh 4 orang ini seakan-akan dimiliki oleh satu orang satu orang saja Begitu juga kalau ada misalnya orang kaya Empat orang kaya Sepakat untuk mendirikan sebuah pabrik misalnya Maka pabrik ini ber, eh, apa, Memproduksi sebuah Produksi Baik itu pabrik mebel Atau pabrik yang lainnya Maka pada akhir tahun wajib untuk Dizakati dan setiap orang wajib untuk Eh, pabrik yang dimiliki oleh empat orang tersebut pada akhir tahun dijumlah, kalau sudah mencapai satu nisab maka dizakati seperti pabrik tersebut disak, dimiliki oleh satu orang, satu orang saja ini adalah berdasarkan eh, yang disebutkan dan diputuskan oleh para fukuha mengenai masalah holitoini ini memang holitoini ini untuk binatang ternak tidak ada khilaf, tapi untuk Harta-harta yang lain masih ada khilaf Cuma pendapat yang muktamad Yang wajib untuk kita pegang adalah wajib Untuk dizakati seperti Perhargaan harta tersebut dimiliki oleh Satu orang, satu orang saja eh, Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita Ambil untuk Pertemuan kita pada malam hari ini Mudah-mudahan apa yang telah kita Kaji bisa kita amalkan Dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat Nasal Allah subhanahu wa ta'ala ya rzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana ala wa al'amala al mursalin bihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh